Takkan kondisi-kondisi sehingga Allah memberikan kedudukan yang tinggi, mm -hmm. ya? Kalau dosa dan maksiat kita jalani, mm -hmm. ya mana mungkin Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi? Mm -hmm. Tapi kalau malam-malam itu kita lewati dengan sholat tahajud, pagi kita lewati dengan sholat duha, siang hari kita lewati dengan kerja keras kalau ibu-ibu di rumah kan dari mulai menyediakan persiapan anak-anak, suami ya, kemudian kebutuhan ibu sehari-hari, pokoknya memanage rumah gitu bagi yang uh, di rumah atau bagi rekan-rekan yang bekerja di kantor juga bekerja keras. Nah, berarti dia menciptakan kondisi-kondisi di mana Allah nanti akan mengangkat derajatnya. Kalau saya kerja di kantor tapi saya tidak pernah bekerja keras, mana mungkin Allah akan memberikan derajat gitu. Nah, jadi Allah itu Maha meninggikan atau Maha tinggi, tetapi Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi pada kita. Kalau kata orang Jawa atau kata orang Sunda tidak ujung-ujung. Ya, tetapi harus ada upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar gitu, ya. ya, dari manusia itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. In la ya. ilahailladillimukallad darrotin. Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kalau ada orang yang tidak bekerja keras kemudian ditinggikan kedudukannya, ada kezaliman di situ. Ya. Ya. Jadi Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi karena memang Allah itu maha tinggi. Tetapi kita harus menciptakan kondisi-kondisi ah gitu iswanya gini mungkin ustadz ya kalau misalnya kita bekerja ataupun kita sebagai anak sekolah gitu ya yeah. nah, kita kan pengennya naik kelas rajin yeah. belajar gitu ya untuk iswanya untuk mencari perhatian guru dalam artikata supaya guru ini melihat kita berarti kalau kita dengan Allah pun juga ya itu tadi kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah ya kita dalam artikata harus merayu Allah gitu ya ustadz ya. mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satunya salat tahajud itu Bismillahirrahmanirrahim dan di dalam hadis dikatakan katanya apabila hambaku mendekat kepada aku sejengkal maka aku akan mendekat kepadanya sedepa ya sorry sehasta jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal segini Bu maka Allah akan mendekat sehasta kalau Allah kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan Allah akan mendekat berlari maksudnya apa Allah itu akan memberikan kepada kita melebihi ikhtiar kita gitu nggak usah khawatir jadi Allah akan meninggikan kedudukan kita hmm. melebihi ikhtiar kita. Hmm. Hanya memang katanya manusia itu makhluk yang sangat mudah dilanda kebosanan. Ya. Itu hmm. ya. Hmm. Baru baca tiga ayat, baru auzubillah saya <tab> <tab> sudah. <tab> Jadi itu tuh baru auzubillah sudah. <tab> Padahal tadinya kan Sengkar, eh? sengkar. Apa bu? Tadinya matanya itu berbinar, tiba, tiba begitu pegang Al Qur'an, tahu Jadi memang bawaannya, problemnya adalah ya. manusia itu kan salah satunya makhluk yang suka mengenal uh, gampang bosan, ya. gitu ya, gampang bosan. Nah, bagaimana ustadz pak kita supaya tidak gampang bosan itu? Dan pastinya kalau ada seorang yang sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah, ada juga yang sombong. Nah itu harus diapakan tuh sombong itu <gifat>, Supaya istilahnya bisa menjadi contoh yang lain ya Bu ya Insya Allah kita-kira sini udah ditinggikan rajat ya Bu ya Amin <tuh> Tapi tetap ya Bu kita harus istilahnya adalah gak usah sombong gitu ya Baik Bu bisa jangan kemana-mana Tidak kau gue akan kembali selayang satu ini Karena itu tetap bersama kami Insya, Insya Allah Kembali lagi di Titian Qobud dan kita masih membahas salah satu asmaul husna yaitu Arofi Kalau tadi di sekian awal Ustaz Tam sudah menjelaskan betapa Arofi itu istilahnya hanya Allah yang punya ya Ustaz yeah. Maha tingginya Allah gitu Berarti kita sebagai hamba-hamba Allah bisa dibilang hanya terbaik atau paling baik atau yeah. paling tinggi, tertinggi eh, Ya tertinggi gitu ya Ustaz ya. ya baik, nah kalau tadi Misalnya kita merasa kita sudah islahnya tinggi ilmu kita, tinggi ibadah kita. Kadang suka menyepelekan yang islahnya masih islahnya gitu Ustaz. Masih di bawah kita gitu. Kan berarti kan kita juga harus sombong, eh, harus sombong. Harus tidak jadi sombong ya Ustaz ya. Yeah. Ya untuk kita bisa meredam gitu bahwa ya oke okay, kita ibadah baik insya Allah baik di mata manusia pun auto baik, di mata Allah pun baik, tapi tetap kita islahnya tak waduk gitu. Seperti apa sih hal uh, yang harus kita lakukan? Iya. Yeah. Ibu-ibu uh, serta para pemirsa TV One Ini suatu hal yang sangat penting Untuk kita perhatikan mm -hmm. uh, Begini maksud saya adalah bahwa Manusia itu Dengan menyebut kita kita mm -hmm. kalau, kalau mengatakan Allah itu maha tinggi mm -hmm. Atau Allah itu yang meninggikan mm -hmm. Kalau satu saat kita Mendapatkan kesuksesan mm -hmm. Itu seharusnya membuat kita Sadar ada yang lebih tinggi Dari kita mm -hmm. Nah Artinya kata arrofi itu hmm. harus membawa kita menjadi orang yang lebih rendah hati, hmm. ya. Berarti kalau kita meraih kesuksesan tetapi membawa kita ke takaburan, hmm. nah kita tidak menghayati kata-kata arrofi bahwa Allah itu yang maha tinggi. Hmm. Nah, padahal setinggi apapun seseorang, hmm. Allah kalau berkehendak bisa saja orang itu jatuh dari ketinggiannya, gitu. Hmm. Nah, tapi memang masalahnya manusia itu makhluk yang uh, apa? ada tiga hal Dengan tiga hal itu seringkali manusia bisa lupa diri Pertama katanya yang membuat manusia itu sombong Lupa diri bahwa uh, ada yang lebih tinggi dari dia Pertama kalau manusia itu diberi ilmu Yang kedua kalau diberi kekuasaan yang ketiga diberi kekayaan Nah ini yang dialami oleh Fir'aun Yaitu tiga-tiganya dikasih bu Dia berilmu Dia kaya Dia berkuasa Makanya dia menepuk dada Aku ini Tuhan kamu Makanya Allah sangat sayang kepada orang yang diberi ilmu yang luas Diberi kedudukan yang tinggi diberi kekayaan berlimpah tapi rendah hati dan Allah sangat murka kepada orang yang bodoh tidak punya kekuasaan dan miskin tapi sombong jangankan Allah kita juga sebal ya bu ya kalau ada orang yang kalau ada orang yang sudah membohong Gak punya Sombong <SILENGALATAN> Kalau ada orang berilmu Punya kekuasaan, kekayaan Terus rada sombong Masih bisa masuk akal lah gitu ya Kadang-kadang gini Ih dia sombong Tapi iya sih dia tuh orangnya pinter nah, gitu kan Ini mah udah bodoh Sombong lagi Jangankan Allah kita saja seder ibu nah, ya Nah gitu Baik Ustaz langsung saja kita ke pertanyaan ya Ya siapa yang mau bertanya? Oh semangat sekali Puntan <SILENGALATAN> ya Ibu maaf ya Ya, silakan bu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Karni, baucah saya mau nanya. Iya bu. Dulu saya susah banyak orang yang menghina. Iya. Tapi sekarang kehidupan saya sudah berubah. Alhamdulillah. Eh, Kelihatan. Saya, <laughs> saya tetap sabar dina. Tapi kehidupan saya sekarang sudah berubah. Iya. Apa karena kesabaran saya itu kerajaan diangkat oleh Allah. Oh, ini namanya cobahan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oh, wabarakatuh. <laughs> <laughs> ya, bu dulu dihinanya gimana? Hina-hinang gitu Bu. Ya. Oke. begini ibu-ibu serta para pemirsa TV One. Jadi manusia itu hidupnya tidak akan pernah lepas dari dua. Penghinaan atau pujian. Hmm ya jadi hid manusia itu hidup selalu diantara dua kontras ya penghinaan puja e, kaya miskin gitu ya e, selalu diantara dua dua itu kalau ibu suatu waktu mengalami kondisi yang terpuruk Ibu dikinakan, ibu ninista kan Tapi ibu bersabar Nah kondisi ibu makin baik, makin baik, makin baik Apakah ibu sekarang diangkat berajatnya Itu dikarenakan kesabaran Sesungguhnya Kesabaran itu salah satu tangga Untuk turunnya Karunia Allah Untuk meninggikan diri kita Jadi orang yang sabar Sabar itu membuat martabat dia meningkat nah, Sabar itu bukan hanya Uh, dalam bentuk uh, apa diuji penyakit uh, diuji dengan kekurangan harta ibu dinista kan aja ibu orang berada gitu ya tapi ibu dihina tapi, ibu sabar ngadepinnya tidak dengan emosi gitu itu membuat kehormatan ibu lebih terangkat daripada misalnya uh, ibu dihina, ibu balas lagi menghina dia kamu gila kamu lebih gila lagi <tuk> itu membuat ibu tuh bukan meningkat ya gitu jadi sama gilanya <tuk> sama hinanya ya makanya katanya kalau bu mohon maaf misalnya ya di rumah tangga suami ibu tuh ibunya diain makanan itu apa mm -hmm. sajalah nasi goreng begitu suami mencicipi mak ini apa sih nasi goreng apa kayak gini sih udah rumah tangga 10 tahun bikin nasi goreng saja nggak pecus ya ibu ibu diem sabar itu akan lebih membuat ibu mulia daripada goblok <SILENCIO> aku tuh capek tau nah, itu membuat martabat, martabat ibu tuh turun Iya. jadi sabar itu salah satu tangga membuat kita lebih uh, mulia sebenarnya jadi orang akan lihat ya. orang akan lihat anak-anak akan lihat bahwa Oh mama saya tuh digituin sama uh, Papa. papanya Dia lebih bersabar mm. gitu mm. Tapi kalau ibu suka berantem gitu Nah, mama sama si papa sama gilanya <SILENCIO> Kita mengeri ya. Nah jadi e, Betul bu, kesabaran ibu Itu bisa membuat martabat Dan kehormatan kita meningkat mm -hmm. Jadi memang yang membuat e, Kita ini diangkat Martabat oleh Allah itu sabar mm -hmm. Terus hati mm -hmm. Orang yang rendah hati itu Kata Nabi, jangan pernah Merasa takut kehormatan kita jatuh Dengan rendah hati mm -hmm. Misalnya saya jadi dosen Bu, mm -hmm. mengucapkan salam duluan ke mahasiswa mm -hmm. gitu ya, Assalamualaikum Itu jangan merasa mm -hmm. saya akan jatuh martabat saya Gengsi okay, gitu, nah, okay. justru meningkat mm -hmm. Saya misalnya jadi direktur, ya, mm -hmm. saya menyapa duluan, eh gimana kabar Saya ngajak salamin mm -hmm. staf-staf saya mm -hmm. Itu bukan martabat saya turun, martabat saya naik yeah. Apa kata staf-staf saya? Dia tuh walaupun direkturnya orang top nomor satu di perusahaan ini Dia mau loh nyapa kita, jabat tangan kita Kadang-kadang dia mau duduk di tempat kita minum kopi bareng Tapi keren, aku baru udah punya direktur kayak gini Nah, itu bukan martabatnya bukan turun eh? Nggak gini, payah maka itu direkturnya suka makan sama kita Lu payah banget ya? Nah kan? Jadi, itu yang disebut bahwa eh, Kalau kita sabar, kalau kita rendah hati Justru itu membuat Allah memberikan martabat yang lebih tinggi padanya. Iya, iya yes. betul. Ya belum tentu di mata mungkin di mata manusia buruk ya Ustaz ya, tapi di mata Allah baik. Kan kita enggak pernah tahu ya Ustaz ya. Baik, langsung saja ke penanya berikut, silahkan Oh iya silakan Bu. Sudah ada mic ya? Oh alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. <fazramanirrahim> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nama saya Bunani. Saya mau ya, ya. bertanya, apakah dengan ilmu yang tidak tinggi bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi? Hmm. Dengan ilmu yang tidak, tidak tinggi. Bisa meraih yang Iya. Iya. Ya. Jadi gini. Iya oh. betul. Jadi gini kali ya Bu ya. Aku mah ya, enggak berilmu juga derajatnya tinggi lo. <gock> Apakah dengan ilmu yang rendah martabat kita akan tinggi? Enggak <parole> ya, <suklan> gitu. Kalau kita lihat di dalam firman Allah, Allah berfirman, "Ya rafa'illahul ladzina amanu utul ilma darajat." Allah akan mengangkat martabat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu. <yark> jadi, hanya sekadar ilmu belum tentu mengangkat martabat kita di hadapan Allah Kalau tidak dibarengi dengan iman hmm. Dan betapa indahnya kalau iman seseorang dibarengi juga dengan ilmu Jadi dengan demikian ilmu itu salah satu unsur yang bisa membuat martabat kita lebih tinggi hmm. Tapi boleh jadi ada orang yang biasa-biasa saja tipenya itu mungkin bawaan lahirnya susah ngerti cepat lupa ada kan orang yang gitu ya susah sekali mengertinya tapi cepat sekali lupanya ngapalin kulau duburo binas sering ketukar dengan kulau duburo gilfalak ada yang gitu kulau duburo binas malikin nasilahin nasin syaril wassasil khanas wamin syarih hasidin hidahas ketukar ngapalin wal asri ketukar dengan watin Fala asri innal insana lafī khusril illā illal ladhīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāt falahum ajrun. Pemayukan di muka gitu ya. Dia itu tipenya susah mengerti cepat lupa, lupa gitu ya. Bu, kalau memang dia sudah ikhtiar ya saya yakin Allah akan mengangkat martabat dia, paling tidak dari segi kesungguh-sungguhan dia belajar. Karena yang Allah lihat itu sebenarnya bukan hasil, tetapi ikhtiar kita. Kalau ternyata kita termasuk orang yang susah mengerti tepat lupa, terus saja belajar, belajar, belajar gitu. Nanti Allah akan mengangkat martabat kita di sisinya. Boleh jadi di depan teman-teman kita, kita biasa-biasa saja. Bahkan oleh teman-teman itu masih suka agak diledek, masih ketukar walah asli amawat ini. Gitu. Ya nah, kata ibu teh alhamdulillah masih, masih, nah, kan, masih ku ketua dengan surat anas dengan alpalak makin parah seperti ini, ya boleh jadi di depan teman-teman ibu ibu menjadi tanda petik bahan apa ejekan. ya ejekan, tapi kalau ibu sudah berjuang bu, Nah nggak usah khawatir Allah itu maha adil, Allah akan mengangkat martabat kita hmm. di sisinya, karena begini, ya. boleh jadi ada orang yang di mata orang itu mulia. Hmm misalnya saya pakai mobil mewah hmm. Mercedes S Class, hmm. ya sepatunya bermerek, pas hmm. segalanya bermerekku, ya semua bermerek orang akan mengatakan aam hebat ya masih muda tetapi berkelar. Tapi maaf, misalnya saya punya mobil mewah segala macam itu sebenarnya hasil manipulasi segala macam. Mm -hmm. Di mata orang saya mulia, mm -hmm. di hadapan Allah saya hina. Mendingan saya punya mobil mewah segala mewah tapi halal kan? Amin. Di hadapan Allah mulia, di hadapan manusia setuju enggak, Bu? Setuju ya, gitu. Ya? Setuju dan sepakat. Nah, ini Ustaz nanti kita akan lanjutkan dan Ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi? Iya, ditahan dulu. Tanya, tanya ya Kalau misalkan kemana-mana Titian call Saya akan kembali Saya yang satu ini Insya Allah Jika kita ingin derajat atau hidup kita ditinggikan oleh Allah atau diangkat oleh Allah, salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Tapi ada satu lagi ya Ustaz ya, jika kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, ditinggikan kedudukan kita dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, apa itu Ustaz? Ya, tadi sudah kita singgung, hmm. Allah berfirman... Wamina leli patahajat dihina tiratan laka asa ayam atau korobuka makhluk muda dan diantara sebagian malam bangunlah kamu salatlah mm -hmm. kamu semoga Allah memberikan kepada kamu kedudukan yang tinggi mm -hmm. makanya tahajud itu bisa membuat dihadapan Allah kita tinggi. Yang kedua, kata mm -hmm. yeah. ibu-ibu, kata Nabi antara aku dan yang Menyantuni anak yatim Di surga itu seperti jari tengah Dan telunjuk Jadi antara surgaku Dengan surga orang-orang Yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk Berarti berdekatan Cuma beda dikit kan jari tangan dari jari telunjuk ya, Walaupun ada beberapa ibu-ibu yang jari telunjuknya lebih tinggi <g Jude> Saya juga heran <canyonlude> Itu mah pengecualian Ada ada. Nah, tapi keumumannya jari tengahnya lebih tinggi Ber, nah, Berarti dekat nih Berarti ibu-ibu Kalau kita ingin ditinggikan oleh Allah Apa? Dekatilah, cintailah orang-orang yang terpuluh Hmm. Di antaranya, kata Nabi Orang yang menyantuni anak yatim hmm. Tentu saja bukan hanya anak yatim e, Kalau kita punya saudara dan dia perlu kita bantu Bantulah hmm. Kalau kita punya teman dan memang dia perlu pertolongan kita Tolonglah, kalau memang kita punya kemampuan untuk itu Kata Nabi man hmm. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat Terus kata Nabi, Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Jadi ibu-ibu kalau kita ingin ditinggikan martabatnya oleh Allah, kita itu harus punya kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah bagaimana komitmen terhadap ajaran Islam itu diwujudkan dengan mencintai orang-orang yang relatif mm -hmm. oleh Allah diuji dengan segala kekurangan mm -hmm. dengan sakit dan lain sebagainya. Mm -hmm. Kalau ibu lagi bawa mobil, ada yang mau nyebrang, dia tuh udah sepuh, oh, kasih kesempatan. Jangan tiba-tiba kagetnya, contohnya <tid> <tid> <tid> <tid> kuman, gitu. Kalau ibu lagi jalan, kelihatan ada anak-anak mau nyebrang, mm -hmm. ibu seberangkan dia. Yeah. Walaupun yeah. itu bukan anak ibu, seberangkan yeah. dia. Jangan sampai bu, itu ada yang nyebrang, jadilah anak orang lain. <tid> Sebarkan dia, ya kan? Gitu. Iya. Ibu punya pembantu di rumah, cuciannya tuh banyak sekalian. Ya? Ibu bantu, jangan gini. Kasian si bibi ya banyak sekali itu cucian. <laughs> <Tapi> ibunya diem aja <laughs> <ada>, kan? Gitu. <laughs> Istrikannya banyak sekali. <laughs> kan? Ibu yang rajinnya kerjanya ya, <laughs> gitu. Tapi ibu bagaimana ikut iya. membantu meringankan <laughs> itu iya. salah satu ikhtiar untuk supaya dalam kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, sosial. bisa membawa kita uh, ditinggikan ya, oleh Allah. Allah martabat kita di sisinya karena Allah itu yang maha meninggikan. Iya. Kalau Allah mempunyai Arofi berarti kita sebagai hamba Allah kebalikannya Ustaz, ya. harus selalu merendah, harus selalu berempati gitu nah. ya Ustaz ya. Subhanallah baik. Pertanyaan berikutnya silakan Bu dari Depok dari Cibinong. Bagaimana Bu? Okay. silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan. Nama saya Ibu Maya Faustan Mau bertanya Siapakah yang berperan dalam keluarga Yang dapat pendidikan derajat hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa Bu kira-kira Yang bisa meninggikan martabat keluarga ibu ini bu rumah tangga itu baru tinggi martabatnya di sisi Allah kalau terjadi suatu kerjasama yang baik. Hmm. mohon maaf tanpa menistakan tanpa bermaksud menistakan ibu-ibu terlalu angkuh kalau ibu mengatakan ibu. <laughs> maaf ya, maaf. Kasihan. Tapi juga... <laughs> <laughs> tapi juga keliru kalau seorang suami mengatakan, "Tahu enggak, yang bikin keluarga ini terhormat tinggi di hadapan orang tu Papa salah juga Karena yang namanya keluarga itu timbul. Ya, enggak bisa satu ibu. saja, tapi harus semuanya nah, kompak. Harus kompak. Nah, oleh karena itu ee uh, suatu keluarga itu diangkat martabatnya oleh Allah kalau yang ada dalam keluarga itu Lakukan apa satu mm -hmm. kata nabi idzharodallahu bi ahlibaytin firon aduhalalain murifok mm -hmm. Allah Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga mm -hmm. kehormatan pada satu keluarga apabila mereka menumbuhkan cinta kasih di dalamnya mm -hmm. suami sayang pada istri istri sayang pada suami anak anak sayang sama orang tua jadi cinta itu dipupuk makanya ingat ingatlah kebaikan pasangan kita jangan yang diingat itu keburukan si papa itu ya kalau tidur kok nah, sudah kita tek kok nah, kok aku sumpila berarti yang ibu ingat dari suami ibu lagi tidur bututnya jeleknya ya kan gitu Keliru, ya si papa itu ya kalau makan dia nah, nggak sumpila jadi yang ingat itu bunyi nah enggak habis-habis. Aku mah jadi enggak selera makan. Enggak. Nah, bu, kalau Kita ingin bangun, membangun keluarga itu tinggi di hadapan Allah, ya. Eh, tumbuhkan cinta kasih. Artinya apa tumbuhkan cinta kasih? Selalu ingat-ingat kebaikannya. Jadi katanya ada rumus, kalau kita menikah kita harus men berarti kita menikah dengan seorang yang punya kekurangan. Mm -hmm. Kalau orang itu menikah kemudian ekspektasi dia terlalu tinggi, pasti dia kecewa. Iya. Selesai bu? Selalu berharap. Ya selalu misalnya aku kalau nikah dengan dia pokoknya bakal begini begini mm -hmm. begini. Maaf bu, kalau harapan itu terlalu tinggi itu sebenarnya akan kecewa. Iya. Realistis saja. Aku akan menikah dengan seorang manusia iya. yang punya kekurangan dan punya kelebihan. kelebihan. Itu sederhana. Iya. Begitu dia punya kelebihan kita hargai kelebihannya kita pupuk, begitu dia kekurangan, kita katakan, "Ya, saya juga punya kekurangan. Saya akan berjuang memperbaiki kekurangan pasangan saya." Mm -hmm. Itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdin khayron faquhu fid-din." Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan semangat memahami ajaran agama. Mm -hmm. Jadi, yang harus semangat bukan suami, bukan hanya sekedar istri, semuanya. Mm -hmm. Nah, jadi Allah akan mengangkat martabat suatu keluarga apabila memang cinta kasih dibangun bareng-bareng nilai-nilai keagamaan dibangun bareng-bareng kan -bareng, gitu datang waktu sholat maghrib atau suami rumah udah wudu belum mm -hmm. e, belum ayah coba wudu dulu mah biar kita sholat berjamaah gitu. ibu bilang lah jangan sok suci lah Salat aja duluan so. Kamu juga belum tentu masuk surga. Itu bisa terjadi Terangkat terangkatnya ya, derajat tidak. Ya. Jadi sebenarnya dalam keluarga itu tidak ada yang hebat. Semuanya juga harus saling menopang untuk mewujudkan sesuatu yang hebat. Begitu. Suatu kehidupan rumah tangga akan bermasalah kalau salah satunya merasa hebat. Jangan merasa hebat, tapi merasa saya harus mengcover kekurangan pasangan saya. Baik, langsung saja ke penanya berikut. Silakan. Dari mana? Oh ya, silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Bobi. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Saya hmm. dalam karier saya merasakan kesuksesan, tapi dalam rumah tangga saya tidak harmonis. Oh ya? Yeah? <laughs> Apakah oh. saya belum diangkat derajatnya oleh Allah? Maaf kurang keras pertanyaannya bisa diulang sekali lagi? Dalam karier ya. saya merasakan kesuksesan, ya. tapi dalam rumah tangga saya tidak harmonis. Apakah saya belum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, Pak Ustaz. Oh, yeah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pc, yeah, ini yeah. tuh maaf, ini mm -hmm. sedang banyak dialami oleh pasangan muda yeah. yang karirnya lagi pop, pop, mm -hmm. lagi top banget. Top ba banyak kasus loh, mm -hmm. uh, suaminya tuh karirnya hebat, mm -hmm. uh, gitu ya, atau istrinya hebat, tapi rumah tangganya yeah. ya yeah. Uh, ada something wrong lah, ada masalah mm -hmm. di situ gitu. Apakah itu berarti Allah tidak mengangkat derajat? Ya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Allah akan senantiasa mengangkat martabat derajat seseorang selama orang yang di dalamnya menciptakan kondisi-kondisi itu. Gitu. Jadi kalau masalah karir ya itu tentu berkaitan dengan kinerja, ya. dengan kemampuan kita. Nah, sekarang keharmonisan rumah tangga pun sebenarnya ada saran kita, ada saran kita. Nah, kan sebenarnya. Memang mau tidak mau setelah menikah suka ada penurunan Dulu kalau waktu belum nikah ya Kalau waktu siang tuh udah SMS Cinta dah makan belum Ya gitu Kalau rada batuk dikit <tuh>, Kamu jangan terlalu capek Udah minum obat batuk belum Gitu waktu belum nikah ya Berarti kan itu ada Ada suatu pengkondisian Iya sekarang itu sudah demam segala macam, Bapak, kayaknya mama harus ke dokter. Lah, panas segitu ke dokter. Gitu ya, gitu. Papa kayaknya mama itu ya, ini perutnya gini. Kalau siapa nggak? Nah, Jadi ya iyalah akan mengalami keharmonisan itu akan mengalami penurunan. Iya, iya. Karena kita kurang ikhtiar. Sementara di karir, kita all out. Nah, jadi memang saya hanya ingin tegaskan bahwa Allah akan mengangkat martabat kita di kantor, di rumah tangga Dimanapun, tidak lepas dari ikhtiar kita. Harus kondisinya harus bagus, ni kita kan harus bagus. Bagaimana Allah bisa meninggikan derajat kita atau memuliakan kita kalau kita masih sama manusia saling menghinakan ya Ustaz ya? nanti kita akan lanjutkan pemisah tentang Arofi ini. Karena pemisah jaikan itu pemisah dari kemana mana kita akan kembali selayan satu ini insyaallah.